Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala wa may yudlil fala Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Sallallahu 'alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in Wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih Wala tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhal nasu attaqo rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wa basa minhuma rijalan kathira wa nisa'a <coughs> Wa ladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha kana alaykum raqiba Ya ayyuhal lazina amanu attaqullaha wa quluu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum wa yagfir lakum zunubakum Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawza fawzan azimah amma ba'd Fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairul hadiyyi hadiyyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Atas karunia, atas pertolongan dan atas nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita kembali berkumpul dan bertemu dalam sebuah kebaikan Dalam sebuah amal soleh dan salah satu bentuk ibadah Yaitu duduk bersama-sama di dalam majelis ilmu Dan mari kita senantiasa lebih bersemangat lagi Idealnya kita semakin Dekat dengan kematian Semakin semangat Karena Kesempatan yang Allah berikan Setiap harinya berkurang Dan dunia Perlahan menjauh dari kita Sedangkan akhirat semakin dekat Dan kita jangan pernah berpikir Bahwa ketika kita Meninggal dunia langsung masuk surga Justru Perjalanan yang akan kita lalui masih sangat panjang Jadi sebenarnya Bapak Ibu Jemaat sekalian Ada sebagian orang seolah-olah membagi Waktu itu menjadi dua Satu dunia lalu akhirat seolah-olah seimbang Padahal dunia ini hanya salah satu momen kecil Dalam perjalanan hidup kita ini Hidup di dunia ini hanyalah Waktu yang sedikit dibandingkan dengan perjalanan panjang kita Namun waktu yang sedikit ini sangat vital ya Sangat menentukan nasib kita dalam perjalanan setelahnya Dan ketika kita sudah masuk ke alam akhirat di sana sudah tidak ada lagi amal yang ada adalah balasan Dan ketika kita sudah berada di alam akhirat Tidak ada kesempatan kedua untuk meralat untuk kembali ke dunia ini Maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dunia ini sebentar tapi menentukan. Maka yang sebentar ini harus benar-benar dimanfaatkan. Maka kita hadir di majelis ilmu. <coughs> yang pertama kita ingin menambah ilmu, ingin menambah pengetahuan kita tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua bisa jadi Ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang sudah berlalu atau sudah pernah dipelajari maka dengan mengulangnya bisa jadi semakin memantapkan ya karena pelajaran yang kadang-kadang satu dua kali kita dapatkan masih belum mantap dan masih ada hal-hal yang mengganjal dan belum sempurna. Kalaupun sudah serap sudah pas ya sudah sudah paham betul. Tapi belum tentu juga termotivasi mengamalkannya Maka hadir di majelis ilmu Kita termotivasi mengamalkannya Yang sudah kita ilmui Kemudian kita sudah faham Kemudian kita sudah mengamalkannya Tapi bisa jadi pengamalannya tidak istiqomah Jadi kadarkum Kadang-kadang sadar Kadang-kadang kumat Gitu ya Nah yang seperti ini butuh ngaji juga Supaya apa? Supaya kita Semangat untuk istiqomah Maka Sebenarnya simple Kalau kita ngaji dapat tambahan ilmu Lalu kita amalkan istiqomah Idealnya berarti Amal kita itu bertambah Idealnya begitu Dapat ilmu diamalkan Misalkan dapat ilmunya 10 Diamalkan 10 Ngaji lagi dapat lagi 5 5 poin kita amalkan lagi jadi 15. Ini bicara idealnya. Maka dengan bertambah amal semoga pula bertambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga pada satu titik di mana prestasi ibadah kita mencapai titik tertinggi dalam kehidupan kita dan semoga saat itu adalah saat di mana kita berpisah dengan dunia ini Dan kita meninggal dalam keadaan iman dan islam Dan dalam keadaan husnul khotimah Lebih-lebih bagi kita yang jujur dari hatinya Berharap mendapatkan anugerah mati syahid Dan ini harus kita minta kepada Allah Dengan salah satu doa diantaranya Allahummar zubnis syahadah Ya Allah anugerahkanlah kepada saya asyhadah yaitu mati syahid Maka Bapak Ibu Jamaz Kalian mudah-mudahan majelis ini Menjadi sarana yang mengantarkan kita Menjadi pribadi yang lebih bertakwa Lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita akan lanjutkan Kajian kitab Al-Wajiz Fi Fiqhi Sunnah Wal-Kitabil Ajiz Pertemuan terakhir Kita sudah membahas yaitu sunah-sunah fi'liyah. Jadi sudah dianggap bab salatnya sebenarnya sudah selesai ya, tapi ini rangkaian tambahan ya setelah salat. Karena kita sudah membahas tentang rukun salat, wajibnya salat, kemudian eh, maaf yang awal syaratnya salat Rukunnya sholat, wajibnya sholat Kemudian sunnah Sunnah qawliyah dan sunnah fi'liyah Sunnah-sunnah yang berupa bacaan dan berupa gerakan Kita akan lanjutkan di halaman yang ke-101 dari kitab al wajiz Yaitu Bab baru al-adhkaru wal Adhiyatul mashru'atu ba'dassolati Zikir-zikir dan doa-doa yang disyariatkan setelah sholat Ya tentunya ini yang dimaksud adalah sholat wajib, sholat fardu Poin yang pertama <coughs> Yaitu hadis an sauban dari sauban. Qala beliau berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama idza insarafa min salatihi istaghfara thalasan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya tabarakta zal jalali wal ikram Kata Sauban belia berkata adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai dari salat beliau maka beliau beristighfar tiga kali lalu melanjutkannya dengan bacaan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarokta yaal jalali wal ikromah to tabarokta jalali wal ikrom sebelum saya lanjutkan Eh, perlu penegasan bahawa Amalan-amalan Ibadah yang kita lakukan Itu diupayakan Diakhiri dengan istighfar Atau selesainya Dilanjut dengan istighfar Para ulama menganjurkan Selesai puasa Ramadan Berada di akhir-akhir Ramadan Maka perbanyaknya adalah istighfar Selesai Ngaji seperti ini Doanya kahpal atau majelis Di sana ada istighfarnya Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. bahkan ya, bahkan mengakhiri kehidupan kita. maksudnya amalan-amalan yang sangat dianjurkan di usia lanjut. Ya, kita perhitungkan sendiri usia lanjut kira-kira berapa ya, Pak? Ya kalau standarnya 60-70 semakin dekat berarti semakin lanjut usianya. <tuh> Tapi sebenarnya setat usia 40 itu sudah mulai. Ya di situ sudah mulai geser dunianya dikit-dikit dikurangi akhiratnya bertambah terus. Nah di usia lanjut pun yang dianjurkan adalah sebagaimana yang tercantum dalam surat An-Nasr. Idza An-Nasrullahi ja wal-Fathe. Wa ra'aitan naasa yadkhuluuna fii diinillaahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah. Jadi di usia kita yang tidak muda lagi semakin sering dan semakin banyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika selesai salat jangan terlalu pede oh, alhamdulillah selesai salat istighfar dulu. Dahulukan istighfar karena kita merasa ibadah kita masih kurang, ada kekurangan-kekurangan. Kita minta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sahabat sahaban mengisahkan bahawa Rasulullah itu selesai solat beliau membaca istighfar tiga kali, kemudian baca Allahumma antas salam, ya Allah, engkaulah pemberi keselamatan. Ya. Dan darimu keselamatan Maha sucing kau pemilik Segala keagungan dan kemuliaan Kola al walid ya. Fakultu lil auza'i Berkata al walid Aku bertanya kepada auza'i Nah ini walid ini jangan bayangkan Film Malaysia ya Ini sahabat mulia Berkata Al-Walid kepada Al-Auza'i, "Kaifa al-istighfaru? Bagaimana istighfarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Qala Al-Auza'i berkata, "Auza'i al taqulu engkau mengatakan, mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah." Nah, tiga kali ya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini yang pertama, hadis dari Sauban hadis sahih riwayat muslim, tirmidzi, nasai, abu daud dan ibnu majah. Kemudian yang kedua An Abi Zubair Kala kana Ibnu Zubair kana Ibnu Zubair yaqulu fi duburi kulli salatin hina yusallim atau hina yusallim la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Lahul mulku walahul hamdu Wahu wa huwa ala kulli shay'in qadir La hawla wa la illa billah La ilaha illallah Wa la na'budu illa iya Lahul ni'matu walahul khadl Walahul sanau al-hasan La ilaha illallah Mukhlisina lahuddin Walau karihal kafirun Wa qala kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Yuhallilu bihinna dubu Dubura kulli salatin jadi bapak ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Zikir-zikir dan doa-doa setelah sholat Memang saya pribadi belum menemukan hadis yang secara total Artinya dari awal sampai akhir zikir itu ada urutannya Jadi zikir-zikir setelah sholat itu dalam hadis-hadis yang terpisah-terpisah begitu. Sehingga para ulama yang berijtihad menggabungkan atau artinya mengurutkan mana dulu mana dulu. Wallahu aalam saya tidak menemukan dalil yang secara komplit dari awal dzikir sampai akhir dalam satu hadis serangkaianya begitu. Yang ada adalah terpisah-pisah dalam beberapa hadis. Dan ini kita ikuti saja ya karena dalam hadis-hadis ini semua penjelasannya dilakukan oleh Rasulullah selesai solat atau di belakang solat artinya setelah solatnya selesai. Adapun masalah urutannya, wallahualam, apakah kita boleh mendahulukan, misalkan tasbih dulu dan lain-lain dulu, wallahualam. Tapi kita mudahnya adalah yang pertama tadi diupayakan selesai dalam setiap amal dan istighfar ini. Jadi yang ya, dominan lebih didahulukan. Kita ikuti saja urutan-urutan yang memang secara khusus para ulama mengumpulkan hadis-hadis tentang zikir dan doa setelah sholat. Baik, setelah baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya, tabarokta. Zal jalali wal ikram. Kemudian, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walaul hamdu wa kulli shay'in qadir la haula illa billah la ilaha illallah wala na'budu illa iyah kemudian lanjutkan lahun ni'matu walahul fadlu wa hasan la ilaha illallah mukhlishina lahuddiin wala kafirun sebenarnya di sini tidak dicantumkan juga ada uh, Sunnahnya khusus salat maghrib dan subuh ya membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syaiin qodir sebanyak 10, 10 kali. Nah, tambahan ya, di sini tidak dicantumkan, boleh diamalkan dalam hadis yang lain ada. Jadi 10 kali tapi khusus salat maghrib dan subuh. Kemudian bisa juga pilihannya di sini Ya, ini yang yang saya pahami bukan melanjutkan tapi pilihan bisa yang tadi lailahaillallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa laulhamdulillahi wa ala kulli syaiin qodir la dan seterusnya. Nah, yang ketiga hadis dari Warrod Maula Al-Mughirah bin Syu'bah. I ini adalah e, pembantu dan juga juru tulis dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Su'bah ini pernah menjabat sebagai gubernur di, di masa pemerintahan uh, ini apa namanya Abu eh Abu Muawiyah. Muawiyah ya, bin Abi Sufyan. Kata warad dia berkata, kata Al-Mughirah bin Su'bah ila Muawiyah." Mu Al-Mughirah bin Su'bah menulis kepada Muawiyah. Sebenarnya kalau redaksi lengkapnya jadi sahabat Muawiyah yang jadi yang jadi apa namanya khalifah waktu itu mengirimkan surat kepada gubernurnya ya ingin mendapatkan hadis. Enak ya kalau presidennya nyurati gubernurnya, Pak. Tolong kirimkan kirimkan kepada saya hadis yang belum saya ketahui. Enak kalau punya pemimpin gitu, Pak. Waduh. Mudah-mudahan, Pak, kita semua diberi anugerah pemimpin-pemimpin yang saleh. Amin. Amin. Ya? ini semakin berat karenanya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Muawiyah ini mengirimkan surat kepada Al-Mughirah bin Syu'bah. Isi suratnya adalah apa? Minta sampaikan hadis yang kamu dengar dari Rasulullah dan sampaikan kepada saya di mana saya belum tahu belajar ilmu kepada bawahannya. Masyaallah. Maka salah satu perkara atau hal yang ditulis oleh Al-Mughirah bin Syu'bah Sebenarnya dalam redaksi lain Warad ini yang disuruh menulis tapi yang membacakannya adalah Al-Mughirah bin Subah. Tolong Warad tuliskan. Tapi di sini Warad mengatakan Al-Mughirah yang menulis. Kata Al-Mughirah bin Subah dalam tulisannya kepada Muawiyah, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza farada minash salati wasallama" Qul laa ilaaha illallah wahdahu laa syariikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadiir. Allahumma laa maani'a limaa ataita wa laa mu'tiya limaa mana'ta wa laa yanfa'u dzal jaddi jad. saya biasanya milih yang ini, yang lebih pendek. <laughs> Sebenarnya boleh pilih yang atas tadi, Pak ya. <laughs> saya pilih yang ini yang yang hafal yang ini terutama. Silakan dipilih salah satu. Nah, di sini ada kalimat tambahan, yaitu Allahumma lama ni alimah a'atita. Ya Allah, ya, engkaulah yang uh, engkau lama ni alimah a'atita. Tidak ada seorang pun yang bisa menahan apa yang engkau berikan. Walau muatia lima manakat dan tidak ada seorang pun yang bisa memberi apa yang engkau tahan. Dan tidak akan bermanfaat Pemilik kekayaan ya Di luar engkau Atau selain engkau Atau dibandingkan dengan engkau Yang maha memiliki kekayaan Bapak ibu jamaah sekalian Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ini sebuah kalimat Yang menunjukkan ketauhidan seseorang Dan menunjukkan puncaknya tauhid Yaitu tawakal sehingga kalimat ini tidak cukup hanya diucapkan di lisan, tapi harusnya merasuk ke dalam hati kita sampai mengakar dan menjadi keyakinan bahwa tidak ada yang bisa menahan apa yang Allah berikan dan kalau ada orang yang ingin memberi kalau Allah tidak mau, tidak akan kita dapatkan Disinilah kita pentingnya hanya bersandar kepada Allah saja Jangan pernah mengandalkan orang lain Bahkan jangan sampai kita mengandalkan diri kita sendiri yes. Bukankah dalam salah satu zikir pagi dan petang Ada zikir yang berbunyi Ya hayu ya qayyum Birahmatika astaghis Aslih li sya'ni kullah Wala takilni ila nafsi torfata'in Ada kalimat yang lainnya Wala takilni ila nafsi torfata'inin abada Wahai yang maha hidup dan maha berdiri sendiri Engkau maha hidup dan engkau ini tidak butuh siapapun Dengan rahmatmu aku beristighosah. Yaitu minta agar dijauhkan dan dihilangkan dari balak dan musibah. Ya Allah perbaiki semua urusanku seluruhnya dan jangan pernah engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri, walaupun sekejap mata. Subhanallah ini luar biasa. Ya Allah walaupun sekejap mata jangan pernah engkau serahkan diri saya kepada saya sendiri. Saya enggak mampu. Karena saya selalu bersandar Kepadamu sepanjang hidup saya 24 jam Tidak ada satu detik pun Saya menguasai diri saya sendiri Tidak Ini sebenarnya kalimat yang sangat dalam Dan ini kalau kita yakini Sebenarnya hidup ini jadi ringan Bapak Ibu Yang membuat hidup upward. Ini kan di, diri kita sendiri Mindset dan keyakinan kita Kalau orang Meyakini kalimat ini Ya Allah tidak ada yang bisa menahan apa yang kau ingin berikan. Kalau memang sudah takdir saya, saya mendapatkan sesuatu. Orang seluruh dunia menghalangi, tidak akan bisa menghalanginya. Bahkan kalau minta bantuan bangsa jin seluruhnya. <coughs> bekerjasama, bersinergi untuk menghalangi sesuatu yang ingin Allah berikan. Tidak akan mampu sama sekali. Pasti saya dapatkan. Tetapi kalau engkau tidak menginginkannya walaupun manusia dan bangsa jin dan seluruh makhluk bersatu ingin memberikannya tidak akan saya dapatkan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini hendaknya mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Jangan hanya cukup di lisan saja pada saat zikir setelah salat. Maka kita harus yakin apa yang kita Peroleh ini karena Allah yang memberikan. Karena tidak ada yang bisa menghalangi. Dan apa yang luput dari kita memang Allah tidak menginginkannya. Maka kalau Allah yang menentukan siapa yang mendapatkan, siapa yang tidak mendapatkan. Lantas kenapa kita harus mengandalkan selain Allah. Di mana dia tidak punya kuasa. Maka Bapak Ibu Jemaah sekalian. Dalam kehidupan ini Kalau kita ini sering mengandalkan Makhluk sering kecewa Jangan pernah terbersit Dalam pikiran kita kepada siapapun Selain Allah lalu kita mengandalkannya ya. Kadang kita ini Faham bahawa oh, syirik itu Tidak boleh haram Kita menjauhi minta-minta ke, ke dukun Minta ke jin atau Minta kepada sing bau reksa dan lain-lain Kita tidak melakukannya tapi dalam pergaulan sehari-hari Kadang-kadang kita terjatuh Ada rasa mengandalkan kepada orang lain Kepada manusia Contoh sederhana saja Kita punya kenalan polisi di Polres Wah kita mengandalkan sekali Dua Orang dalam ini ya Mesti urusan-urusan beres Lahiriahnya, fisik kita, lisan kita ngomong ke dia Kita datang orangnya Itu tidak masalah Tentunya ini adalah ta'awun yang dibolehkan Tapi hati jangan sampai tergantung kepada makhluk Kita punya link, punya kenalan, punya channel, punya orang dalam Mungkin di kepolisian, mungkin di kabupaten dan sebagainya Seringkali hati kita itu menggantungkan nasibnya kepada orang tersebut Wah, kalau, kalau punya urusan, sudah beres, sudah dijamin ada orang itu. Nah, ini bahaya sekali. Kita tidak menyembah batu, tidak menyembah kuburan. Tidak juga minta-minta kepada jin, kepada dukun. Tapi seringkali hati ini lemah dan ada rasa ketergantungan. Kita punya teman pengusaha kaya. Ada kecenderungan saja kepada dia, hati-hati. Di mana tauhid kita yang kita pelajari selama ini? Jangan ada rasa mengandalkan kepada teman kita yang kaya. Pokoknya mulai sekarang saya tenang karena saya punya teman dekat orang kaya. Sakwaya-waya nyelang duit gampang. Sakwaya-waya kadang min minjem enggak enggak dipinjem dikasih. Lalu kita mengandalkan. Ada rasa ketergantungan hati kita Kepadanya Ini akan merusak dan mengurangi minimal Kesempurnaan tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Harus kita tanamkan bahwa Dia walaupun pejabat Dia walaupun orang kaya Dia juga makhluk yang butuh kepada Allah Kenapa saya tidak mengandalkan Allah saja Dia saja butuh sama Allah hmm. Dan Bapak Ibu Jamah sekalian Ketika dalam setiap momen Kita ini selalu mengandalkan Allah Selalu berharap kepada Allah Justru Allah akan Gerakan hati orang-orang itu Untuk lebih baik kepada kita ya. Banyak orang itu yang Istilahnya PDKT Wah ini ada pejabat ya, Baik siapapun itu Termasuk Kalau kita seorang da'i Seorang ustad Wah ini misalnya dekat sama pejabat enak nih Wah kalau dekat sama konglomerat enak nih. Itu harus kita jauhi sejauh-jauhnya. Karena ketika kita punya ketergantungan kepada Allah justru orang-orang tersebut yang Allah tundukan untuk kita. Allah gerakan hatinya untuk kita. Ini benar-benar terbukti. Orang-orang yang selalu PDKT berupaya keras supaya dapat perhatian dari orang-orang tersebut justru tidak mendapatkannya. Tapi orang yang PDKT kepada Allah, dekat kepada Allah, banyak meminta kepada Allah, mengandalkan Allah. Justru Allah akan gerakkan hati-hati makhluknya untuk membantu orang tersebut. Ini kunci Bapak Ibu Jemaah sekalian. Jangan khawatir, oh, orang itu kok bisa dekat ya. sama Kita dekat sama Allah saja. Allah yang menentukan semua itu. Tidak ada yang bisa menahan apa yang Allah berikan. Dan tidak ada yang bisa memberikan apa yang Allah tahan. Ini sangat dalam kalimat ini. Kita rutinkan baca setelah sholat. Setelah baca istighbar. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikallah. Lahul mulku walal hamdu wa ala kulli syai'in khadir Allahumma la mani'a limaa a'thaita wa la mu'thiya limaa mana'ta wa la yanfa'udzal jad nah. Kita lanjutkan. Yang keempat, Fu'an Ka'ab ka ka bin Ujrah. Dari Ka'ab bin Ujrah. Seorang sahabat An Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kala beliau bersabda Mu'akqabatun La yukhibu fa, La yukhibu Qailuhunna Qailuhunna Atau fa'iluhunna Salasun was, Salasun was was Salasun Tasbihatun Wasalasun Wasalasun Tahmidatun Wa Arbaun Wasallahu na takbiratun fi duburikulisolatin. Kata Rasulullah Sallallahu ya, Alaihi Wasallam, jangan engkau tinggalkan ya, sebuah amalan muakobat. Itu artinya amalan setelah selesai dari satu amalan. Artinya ini maksud yang dimaksud adalah amalan setelah solat. Di mana amalan ini, kalau ada orang yang melakukannya, tidak akan rugi. Yang mengucapkannya maupun yang mengamalkannya Yaitu 33 tasbih Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah Dan 33 tahmid Alhamdulillah, Alhamdulillah Dan 34 takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar Genap 100 Fidubur ikul disolatin Pada setiap selesai solat jadi kalau yang hadis keempat ini, hitungannya adalah subhanallah 33, alhamdulillah 33, kemudian takbirnya 34. Nah, tambahan lagi, ini pilihan ya, jangan digabung ya, bukan dipahaminya gabung sudah 33, tambah lagi enggak. Ini pilihan, yang kedua bisa juga, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah. <tuh> Wa anna Abi Hurairata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man sabbaha Allah fi duburi kulli salatin talatan wa thalathina wa hamid Allah thalatan wa thalathina wa qabbal Allah thalatan wa thalathina fatilka tisatun wa tisun wa qala tamamul mi'ah لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وان كانت مسلو زبادل باhari siapa yang bertasbih setiap selesai solat sebanyak 33 kemudian membaca tahmid ya, tadi subhanallah 33 puluh tiga Alhamdulillah Alhamdulillah 33 Dan takbir Allahu Akbar Allah Akbar 33 Maka Jadi 99 Maka Sempurnakan Menjadi 100 Dengan kalimat La ilaha illallah Wahdahu la syarika lah Lahul mulku Walahul hamdu Wahu ala kulis sya'in khadir Maka Orang tersebut Akan diampuni Kesalahan-kesalahannya Walaupun Sebanyak Buih Di lautan Nah, ini dalam dalam dalam kitab al-wajiz hanya dicantumkan dua pilihan pak ya. Anjengan bapak-bapak ibu-ibu biasanya milih yang mana? Yang tiga tiga tiga, tiga empat, atau 33 tiga, tiga kali tiga lalu satu la ilahilulah tadi milih yang mana pak? Biasanya. Tiga sampai satu kali la ilahilwa. Satu kalinya la ilahilulah ya, sama dengan saya bis. <laughs> Itu ya. Ini salah satunya ya hadis yang diriwayatkan dari Abu Qurairah ya. Nah, ternyata sebenarnya ada pilihan lain. Bapak Ibu jemaah sekalian, ada yang 25 25 kali 4. Ya, ini ada seorang sahabat yang bermimpi, sebagaimana hadis dalam hadis riwayat Anas bin Malik. Ada seorang sahabat bermimpi dalam mimpinya ditemuilah seorang laki-laki. Kemudian ketika itu laki-laki ini bertanya, apa yang diajarkan oleh Muhammad ketika zikir selesai sholat. Maka Allah ini mengatakan yang tadi. Yang apa. Hadis yang pertama. Subhanallah 33. Kemudian. Uh, Alhamdulillah 33. Allah Akbar 34. Maka kata orang ini. Gandhi kamu baca. Subhanallah 25. Kemudian. Kemudian. Alhamdulillah 25, Allah Akbar 25, La ilaha illallah, Wahdahullah syarikalah, dan seterusnya 25. Jadi lengkap 100. Setelah bangun, dan ini disampaikan kepada Rasulullah s.a.w. Maka kata Rasulullah, boleh kamu amalkan. Ya, Rasulullah menyetujui. Dan juga ada yang hadis lain, dibacanya 10-10. Ya, jadi, 10 tahmid, eh, tasbih, Kemudian 10 Tahmid dan takbir Hanya itu saja 10 x 3 30. Dan Rasulullah menyebutnya Berarti kamu baca 150 dalam sehari semalam 30 x 5 okay. Nah silakan dipilih salah satu Tapi jangan sampai salah faham Bahwa oh ternyata mimpi bisa jadi dalil <tuh> Mimpi bisa jadi dalil Dan ini anehnya ada seorang Kiai kondang yang Sangat terkenal menyampaikan ceramah bahwa Rasulullah itu membenarkan bid'ah. Ah. Dalilnya apa? Ada sahabat ya, kemudian mengamalkan sesuatu dan disampaikan Rasulullah Rasulullah membolehkannya, berarti boleh bid'ah. Ah. Gimana ya cara berpikirnya ini? Jadi sahabat ini menyampaikan sebuah amalan, saya mengamalkan ini dan tidak pernah diajarkan Rasulullah, alasannya begitu. Tapi disampaikan kepada Rasulullah lalu Rasulullah membenarkan. Contohnya begini, ketika Rasulullah bertemu dengan sahabat Bilal bin, Rabah, Bilal bin Rabah. Lalu Rasulullah mengatakan, Wai Bilal, aku mendengar suara terompahmu di surga. Nah, maksudnya mendengar terompah ini orangnya ada di surga apa cuma terompahnya aja pak? <tuh -tuh. <tuh. Pemahamannya jangan, wah sandaleta sih melibu suarga, wongnya enggak ndak. Maksudnya itu, maksudnya ya ada orangnya. Dengan kata lain Bilalnya sudah ada di surga begitu. Ini kabar gembira bahwa Bilal bin Rabah salah satu sahabat yang dikabarkan dengan masuk surga. Bukan hanya 10 sahabat saja ya. Waime uh, Bilal bin Rabah, apa yang telah kamu amalkan sampai-sampai aku mendengar sandal, suara sandalmu di surga? Kata Bilal, saya biasanya selesai wudu saya sholat dua rakaat. Nah kira-kira ini enaknya disebut sholat Sunah Wudu atau sholat Sunah Mutlak? Yang mana Pak? Karena para ulama beda pendapat. Ya istilah saja. Kala disebut sholat Sunah Wudu, ya pasti sebelum sholat Wudu dulu, ya kan? Eh, para ulama lain mengatakan ini namanya sholat Sunah Mutlak, artinya sholat Sunah yang bisa kapanpun kita lakukan, pokoknya Wudu. Ya mesti harus Wudu memang ya. Ada nggak sholat tanpa Wudu? ada ya, tidak sah. Sholat wajib maupun Sunah harus Wudu. Nah maka bisa saja yang lebih mendekati adalah solat sunnah mutlak. Artinya kapanpun solat dua rakaat selesai wudu pastinya. Nah apakah Bilal bin Rabah ini sebelumnya dapat ajaran dari Rasulullah atau tidak? Bilal, kamu supaya ingin masuk surga kamu setiap selesai wudu solatlah dua rakaat. Ad, tidak ada. Bilal mengamalkan begitu saja. Tapi masalahnya adalah ada Rasulullah dan Bilal mendapat persetujuan dari Rasulullah Sallallahu tiba-tiba dikatakan lo bila lo bidah, nggak nggak mencontoh Rasulullah dan Rasulullah membenarkan bidahnya gitulah jadi yang difokuskan malah ke arah bidahnya. Padahal bapak ibu Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang namanya sunnah atau definisi dari sunnah adalah ucapan Rasulullah, perbuatan Rasulullah dan Diamnya atau tanda setuju nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada Rasulullah panjenengan mimpi lalu sampaikan kepada Rasulullah. Nara Rasulullah mengatakan silakan diamalkan. Nah itu baru boleh. Bukan berarti oh kalau begitu orang yang mimpi kemudian disuruh beramal lalu beramal dengan mimpi tersebut. Mimpi bukan dalil. Yang jadi dalil bukan mimpinya tapi persetujuan Rasulullahnya. Sedangkan Rasulullah sudah tidak ada, sudah wafat, maka ya kalau kita mimpi tidak bisa dijadikan dalil. Wah kalau ini saya mimpinya ketemu Rasulullah masalahnya. Bertemu Rasulullah dan Rasulullah mengajarkan sesuatu kepada saya. Gimana Pak? Kalau ada orang aku, saya mimpi ketemu Rasulullah lalu mengajari sesuatu amalan. Nah bagaimana? Boleh diamalkan atau tidak Pak? Kan ini dari Rasulullah. Nah yang pertama Harus ditanyain dulu orangnya Sampai pernah tahu Atau ngaji tentang ciri fisiknya Rasulullah Kok ngaku-ngaku ketemu Rasulullah kan sampe enggak tahu Fotonya, enggak tahu videonya Enggak pernah ketemu orangnya Kok bisa menyimpulkan itu Rasulullah dari mana Apakah tidak menutup Kemungkinan setan Berwujud orang lain Kemudian mengaku-ngaku sebagai Rasulullah Ada enggak kemungkinan itu Kemungkinan, bisa. kemungkinan ada Maka dulu para ulama ketika ada orang mengatakan saya mimpi bertemu Rasulullah akan diinterogasi dulu. Bagaimana ciri fisiknya, coba matanya bagaimana, hidungnya, rambutnya, warna kulitnya, tinggi badannya, bentuk pundak dan dadanya. Bagaimana cara duduknya, berjalannya, kalau tersenyum bagaimana dan semuanya. Kalau orang ini mengerti ilmunya sudah mengkaji kitab misalkan kitab Shama'ilul Muhammadiyah karya Imam Tirmizi atau sama ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ciri-ciri fisik yang disampaikan orang tersebut dalam mimpinya benar sama dengan ciri fisik Rasulullah, ya kita katakan oh berarti panjenengan mimpi bertemu Rasulullah. Nah. Dan kalau itu adalah mimpi bertemu Rasulullah, ya kita belum pernah mendapati satu kejadian pun di mana di situ ada ajaran baru yang berbeda dengan ajaran Rasulullah dulu. Ya, Kalau sekedar pesannya Tolong amalkan sholat malam Tolong puasa senin kemih Tolong ini zikir ini dan itu Yang diajarkan Rasulullah dan ada hadisnya monggo diamalkan hanya menguatkan saja Tapi kalau ajaran baru Maka kita kembali kepada dalil Bahwa Islam sudah sempurna Tidak butuh tambahan Tidak butuh pengurangan Nah ironisnya hari ini Banyak orang mengaku Sebagai wali bahkan ketemunya Langsung bukan dalam mimpi Ya, Ketika saya ziarah ke makam Rasulullah Tiba-tiba keluar Rasulullah dari kuburannya Lalu mengajarkan wirid kepada saya Kata wali yang lain Wali dalam versi mereka Saya juga begitu ketemu Rasulullah Mengajarkannya beda lagi Makanya harus dapat ijazah dari saya Harus ijazah juga Kayak sekolah gitu Ya saya juga bingung, pernah ngisi kajian di satu tempat terus tiba-tiba jemaahnya datang, "Ustaz, saya minta ijazah <laughs> amalan." Waduh. Wis baca aja Robana atina fiddunya hasanah sakitu kan aja. <laughs> saya enggak pernah ngasih ijazah soalnya. Nah, itu ada Pak seperti itu. Jadi Poin dari hadis ini, sahabat tadi yang saya sampaikan ada sahabat yang bermimpi, tapi disampaikan mimpi itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah membenarkannya, bukan membenarkan perbuatan baru yang dilakukan sahabatnya, tapi itu jadi dalil bahwa Rasulullah memang memerintahkan perbuatan tersebut. Bapak Ibu mungkin pernah ini sudah selesai pembahasannya tentang pertama kali ee uh, ajaran tentang alzan bagaimana alzan itu bermula itu kan dari mimpi seorang sahabat ketika ada seorang sahabat bermimpi ketika itu rasulullah sallallam bermusyawarah dengan para sahabat enaknya gimana ya untuk memanggil orang sholat ada sahabat yang ber, memberikan saran gimana kalau kita tiup terompet taytotey <laughs> taytotey gitu ya ini kata rasulullah enggak jangan itu niru niru yahudi Gimana kalau dengan lonceng? Wah, jangan itu niru Nasrani. Gimana kalau dengan api? Kalau sekarang dengan kembang api, ya, yes, gitu ya. Jangan itu niru Majusi. Pakai bedug enggak ada yang ngomong bedug kata itu ya. Saya <tuk> <tuk> kalau di, karena di, di Saudi mungkin enggak populer ya. Saya kalau bedug itu niru siapa saya juga enggak tahu ya sejarahnya bagaimana <tuk> Maka ketika Rasulullah bermusyawarah itu ada seorang sahabat yang bermimpi <tuh> Bertemu dengan seorang laki-laki yang mengajarkan azan. Dan itu disampaikan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, ya itu, itu pakai itu saja. Panggilan azan. Ya. Maka bukan berarti seseorang boleh berdalil dengan mimpi. satu Yang kedua, bukan berarti seseorang boleh mengarang sebuah ajaran. Dengan alasan Rasulullah membenarkan ajaran baru. Tidak. Justru yang jadi patokan dan fokus kita adalah... Persetujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dalil, ya. baik itu berupa mimpi atau saran dari sahabat atau amaliyah langsung dari para sahabat ketika Rasulullah masih hidup dan Rasulullah menyetujuinya berarti itu adalah dalilnya, bukan dari sahabatnya tapi dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu Jemaah sekalian ada empat pilihan tentang bacaan tasbih, tahmid dan takbir bisa tasbih tahmid takbirnya masing-masing 33 ditambah lailahaillallah wahdahu lasyrikalah dan seterusnya apa yang kedua tasbih 33 tahmid 33 takbirnya 34 atau masing-masing empat -masing bacaan tadi 25 25 berdasarkan mimpi sahabat yang dibenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tasbih Tahmid takbirnya 10-10 jadi 30 Milih yang mana? Yang enteng apa yang panjang pak? <laughs> Tergantung sikonnya Kalau sedang tergesa-gesa Ya pilih yang 10 tidak masalah Bahkan para ulama menyarankan Kalau memang benar-benar sibuk Selesai sholat harus pergi Harus berangkat Maka boleh ya sambil berjalan <tuh> Di setelah sholatnya sambil berjalan Bapak Ibu sedang bepergian bersama rombongan terus ke rest area terus pemimpin rombongan mengumumkan ini segera ya naik ke bis kalau ndak ditinggal loh ya gimana Pak saya, dikir saya aku <laughs> nah selain hukumnya sunnah maka para lama menyarankan boleh sambil berjalan Jadi, selesai sholat assalamualaikum sambil jalan dibaca selanjutnya terus sambil dalam perjalanan sampai selesai dikir setelah sholat ini Artinya tidak diwajibkan dan harus selalu di tempat duduk ketika kita sholat di situ tidak. Tapi idealnya memang ya selesai salam duduk di situ kemudian dikir setelah sholat itu kan yang ideal. <coughs> kita lanjutkan lagi bapak ibu jamaah sekalian. Yang nomor lima Waan Mu'az bin Jabal dari sahabat Mu'az bin Jabal beliau berkata. Akhaza Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yauman biyadi Pada suatu hari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Memegang tangan saya Dan berkata kepada saya Faqolali Ya Mu'ad Wallahi Inni lauhibbuk Demi Allah Wahai Mu'ad Sesungguhnya aku sangat mencintai kamu Faqultu Maka aku pun mengatakan Bi'abi anta Wa ummi ya. Bapak ibuku Menjadi tebusannya Maksudnya begitu ya Wallahi demi Allah Sesungguhnya saya juga benar-benar Mencintaimu wahai rasulullah Kola, Maka beliau bersabda Ya muad Inni usika la Latada'anna antakula Ya Duburo kulli salatin, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. <tuh> Wahai Mu'ad, sesungguhnya saya berpesan kepadamu, jangan kau tinggalkan setiap selesai sholat, ucapan atau doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah, bantulah saya untuk selalu mengingatmu. Tolong dan bantulah saya untuk bersyukur kepadamu. Dan tolong bantu saya agar saya bisa lebih baik lagi atau memperbaiki ibadah saya kepadamu. Jadi kita menjadi orang yang selalu mengingat Allah, bersyukur kepadanya, ibadahnya baik. Itu juga perlu minta pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah mengandalkan diri kita sendiri. Kita tidak mampu melakukannya tanpa pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, An-Abi Umamah An-Nabi anna An-Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam An-Abi Umamah An-Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Dari abi Umamah bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Man qaro'a Ayat Al-Kursi Duburo Kuli Salatin Duburo Kuli Salatin Maktubatin Lam yamnahu Minduhul Jannah Illa An Yamud. Siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai solat, yaitu solat wajib, solat maktubah tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Ya, jadi dia diberi jaminan, ya, untuk orang-orang yang mengamalkan membaca ayat kursi selesai solat maka dia akan masuk surga. Zada Muhammad bin Ibrahim Bi hadisihi dan menambah Muhammad bin Ibrahim Dalam hadisnya Wa kulhu wallahu ahad Tambahkan dengan baca kulhu wallahu ahad Allahu somad lam yalid Walam yulad walam yakullah hukufan ahad Kemudian hadis yang ketujuh An-Uqbah bin Amir Beliau berkata Amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah memerintahkan saya An akro'a Agar saya membaca Bil mu'awidat duburakul Lisolatin Yaitu Rasulullah me Menyarankan, menganjurkan Kepada saya agar saya membaca Dua surat perlindungan Yaitu surat al-falak Dan an-nas Kul a'udzubirobil falak Dan kul a'udzubirobin nas Dan yang terakhir dalam bab ini Hadis dari Ummu Salamah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Ummu Salamah kana yaqulu idza shala as-subhi idza shala as, uh, as, in, as nafi'a wa rizqan wa amalan mutaqabbala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai salat subuh ini di antaranya jadi subuh Beliau menambah dengan bacaan Allahumma inni as'aluka Ilman nafi'ah Ya Allah Sesungguhnya aku meminta kepadamu Ilmu yang bermanfaat Warizqon tayyiban Dan rizki yang baik Wa amalan mutakabala Dan amalan yang engkau terima ya. Kalau mau doa yang lain Kayaknya rezeki yang baik Tidak cukup tapi rezeki sing akeh Yaitu dalam doa yang umum saja ya, Tidak dalam rangkaian sholat, ya. Karena ini e, doa yang sifatnya Taukifi ya, terima jadi Karena ada e, Kaitannya dengan sholat Sehingga dikir ini adalah dikir yang Mukoyyad atau doa yang Mukoyyad yang terikat Sedangkan doa-doa yang Mutlak artinya kapan pun tidak ada Kaitannya dengan sholat ya Silakan Mau, mau ditambai ya, Seperti Ibnu Abbas Ketika minum air Zam Zam, maka doanya Allah ma ini asalu kailmanafia warizqan tayiba wa amalah mutaqabala wa shifaan min kulida ada tambahannya. Jadi meminta obat dari segala penyakit ketika beliau akan meminum air Zam Zam. Nah, malah doa yang lain juga boleh, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda ma uzam Zam lima Ya. Orang yang minum air zam-zam, maka Allah akan mengabulkan apa yang dia minta. Minta apa saja? Ya. Misalkan ya, mau minum air zam-zam, ya Allah semoga istri saya semakin baik, cukup. Nah, gak apa-apa. Misalkan begitu ya. Bebas. Tapi kalau ada kaitannya dengan sholat, maka sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, sekali lagi saya sampaikan bahwa saya belum menjumpai satu hadis pun yang secara lengkap dari awal sampai akhir zikir setelah sholat yang disebutkan urutannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka urutan-urutan yang disebutkan ini adalah ya sebagaimana para ijihadnya para ulama yang mengurutkan bacaan-bacaan zikir -bacaan dan doa setelah sholat Jadi urutan yang ada dalam kitab Al-Wajiz ini bisa kita kita amalkan ya. Pertama istighfar dulu. Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah Allahumma antas salama minkas salam Tabarokta Zaljala wal ikram Kemudian Bisa baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Yang tadi panjang atau yang pendek Dengan tambahan Allahumma la mani alima a'taita Wala mu'tia lima manata Wala yanfa'udal jaddi minkal jad Kemudian tasbih, tahmid, takbir Dan tahlil Ada empat pilihan tadi Silakan pilih salah satu ya. Yeah. Setelah itu baca ayat kursi, Qulhu al-Falaq, an nah. kemudian kalau selesai salat subuh bisa tambahkan lailahaillallah tadi. Lailahaillallahnya 10, begitu pula salat maghrib Kemungkinan kemudian dalam hadis Ummu Salamah, selesai salat subuh Rasulullah menambah juga dengan kalimat Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wa amalan mutaqabbala. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian sebagai tambahan Yang disunnahkan adalah zikir sholat itu sendiri-sendiri Tidak perlu ya berjamaah Karena tidak pernah dicontohkan Rasulullah, para sahabat, para tabiin, para tabi'ut tabiin Ini yang pertama Jadi bacanya masing-masing Kemudian yang kedua Bacanya lirih, tidak dikeraskan kecuali dalam rangka mengajari orang lain. Yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat kita, zikirnya dikeraskan bahkan masuk speaker. Mereka beralasan ini Madhab Syafi'i. Ternyata Imam Syafi'i itu menggaris bawahi, "Keraskan zikir kalian" Tapi yang diperintah Imam Syafi'i adalah, Kalau anda seorang imam yang ingin mengajari makmumnya zikir dan doa setelah salat, maka keraskanlah. Dan ketika mereka sudah menghafalnya, maka kembalilah lirih. Itu ada dalam kitab Al-Um. Ya. Di jilid 1 halaman 111, saya hanya mengutip karena belum punya kitabnya. <tuh. <tuh. <tuh <hati> Tapi itu perkataan Imam Syafi'i, bahwa dikeraskannya itu karena dalam rangka mengajari. Namun bapak ibu jamaah sekalian Juga sunnahnya Dulu para sahabat tidak mengeraskan Tapi juga tidak diem Masih terdengar suara para sahabat Sehingga ketika ada sahabat lain Yang masuk ke dalam masjid Mengetahui oh ini sudah selesai sholatnya Mendengar suara para sahabat Jadi tidak apa-apa agak dikeraskan sedikit Astagfirullah Ya kecuali kalau ada orang yang sedang Masbuk ya sholat kita jangan keraskan Karena mengganggu Nanti ada orang sholat karena masbook, Allahakbar. Terus kita di kiri sebelahnya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jangan, jangan saya salah kondisikan takbir, ya jangan mengganggu. Ya didengar kita sendiri. Tapi kalau memang tidak ada yang diganggu, tidak ada yang terasa mengganggu, dikeraskan. Tapi bukan dikeraskan dalam arti teriak. Kalau masuk speaker itu, kalau dulu kan nggak ada speaker, pak ya zaman Nabi nggak ada speaker. Berarti yang dimaksud keras itu harus teriak. Ya, karena suara speaker seperti saya ngomong pelan ini, kalau dulu zaman belum ada pengeras, itu sudah teriak lah. Saya ngomong gini, Pak, Ibu, nah itu tuh teriak. Kalau dulu ya. Tapi karena sekarang ada alat pengeras suara, walaupun pelan jadi keras. Artinya, Bapak, Ibu, jamaah sekalian, tidak ada contoh dari Nabi, dari Sahabat, dari para Tabiin, tabiu Tabiin, bahwa dikirnya harus keras sekali sampai terdengar keluar, bahkan sampai radius satu dua kilo kedengaran. Jadi ketika ada tambahan-tambahan dalam agama ini ya mereka menganggapnya itu baik sehingga diistilahkan ini namanya istihsan ya padahal Imam Syafi'i sendiri mengatakan manis tahsana faqad syar'a siapa yang mengarang sebuah ibadah dan menganggapnya baik maka dia telah membuat syariat baru dan agama Islam itu agama yang mudah innad dinayusrun agama ini mudah yang bikin sulit itu karena orang-orangnya saya sampai heran ya ternyata pihak bank konvensional itu tidak akan mau mencairkan dana kepada orang atau customer yang pinjam uang lalu yang jadi jaminannya rumah kalau rumah itu dekat masjid bank itu enggak enggak mau saya sama heran kenapa ya Jadi bank itu gak akan mau menerima jaminan Berupa rumah kalau rumah itu deket sama masjid Ini kan sebuah Aib yang harus diperbaiki Saya tanya alasannya Kenapa bank gitu Bukan namanya bank ya <tuh> <tuh> <tuh> Karena kalau nanti Kreditnya macet gak bayar Kan saya atau kami menyita rumah itu Dan kami melelangnya Atau menjualnya dan itu kalau deket masjid Susah lakunya apa hubungannya dengan masjid? Bukankah orang Islam pengin dekat masjid? Karena mayoritas orang merasa terganggu dengan keberadaan masjid. La haula wala quwata illa Kenapa? Harusnya azan itu 5 menit, lah ini 1 jam sebelum azan sudah ada tambahan lagi. Wah, sudah ya Rasulullah, alamun alaik. Sudah gitu tambah lagi, harun tu hawa ya Allah tambah lagi. Terus, terus terus banyak semakin banyak. Alasannya ini baik. Alasannya ini baik, tapi semua yang bukan dari Islam ditambahkan kepada Islam efeknya tidak baik. Ya, dan itu semakin hari semakin bertambah pak. Dulu saya masih kecil sebenarnya ini kan ada ada katanya bacaan sholawat dari Mesir ya. Dulu itu waktu kecil itu sebelum subuh saja pak. Assalamualaikum. Dulu ya. Paling pol jam tiga itu ada Mbah-mbah yang dipakai mic As-salah as Ngajak sholat malam gitu ya Jam jam tiga setengah tiga gitu Terus akhirnya nambah ada As-salatu wassalamu alayhi Subuh saja dulu pak Yang empat lainnya sholat gak ada Akhirnya nambah lagi Sekarang maghrib juga ada Nambah lagi zuhur juga ada asar Nah masih kurang juga Ditambahi Sarok tuha wa Ya, terus masih kurang luga, ya tambahi lagi ya Rasulullah nanti kayaknya nambah lagi Pak. Jadi lima jam sebelum adzan sudah ada bacaan-bacaan ya Allah. Nah jadi mungkin orang berpikirnya ini nambah pahala, nambah ibadah, nambah kebaikan. Tapi agama ini mudah, tinggal copy paste, hanya duplikasi saja apa yang diajarkan Rasulullah Sallam. Karena apapun yang menurut pandangan manusia baik, nah kalau kata Allah dan Rasulnya baik, jamin baik. Selamanya. Tapi kalau menurut orang baik, belum tentu menurut orang lain baik. Belum tentu juga di masa depan menjadi baik. Belum lagi ada efek-efek yang tidak diketahui ternyata membawa mudorot di belakang hari. Ya. Apalagi yang jelas non-muslim. Saya punya family dari istri non muslim itu sudah kadung beli rumah, sekarang dijual gak laku-laku, karena merasa ini terganggu, ada anak kecil ada bayi, ada yang sakit satu jam sebelum sholat sudah ramai apalagi kalau rumahnya nempel musholat waduh, sudah itu pak alamat nah, apakah Islam mengajarkan seperti itu ya kalaupun harus baca Quran kenapa harus dikeraskan, apalagi bacaan-bacaan yang ini arahnya kemana, sholawat bukan, syair bukan, ya Ya tarok tu hawa ini tidak tahu artinya apa itu saya meninggalkan hawa nafsu saya tarok tu hawa mungkin syair itu ya. ya jadi Bapak ibu jamaah sekalian intinya zikir ini yang pertama setelah kita bahas urutan urutannya dan bacaan bacaannya kemudian ya dibaca masing-masing tidak berjamaah kalaupun dibaca keras hanya dalam rangka mengajarkan saja setelah orang-orang paham kembali lirih dan jangan terlalu dikeraskan Tapi para sahabat juga tidak Diam ya Jangan sepi-sepian ya Tetap dibaca, tetap ada suara terdengar Tidak masalah Astagfirullah, astagfirullah Sekedarnya saja Suaranya lirih begitu nah, Sebagaimana juga doa-doa yang lainnya <tuh> Kemudian Bapak Ibu Jamah sekalian Disunahkan ketika ada hitungan-hitungan tadi Menghitungnya dengan jari tangan Ada, ada hadis Nabi menyatakan bahwa Jari-jari tangan ini Bahkan ini dianjurkan Ketika kalian bertasbih, bertahmid, bertakbir Setelah selesai sholat Gunakanlah jari-jari tangan kamu Karena itu akan jadi saksi pada hari kiamat nanti nah, Lo kan Mesti tasbih, kok tasbihnya jadi saksi gitu. Ya Dulu Abdullah bin Mas'ud pernah marah Menegur orang-orang berzikir di masjid Dengan batu-batu kerikil ya. Nah sebagian ulama Menyatakan bahwa Kalau tasbih bagaimana Nah, kita lebih amannya meninggalkannya karena itu juga salah satu amalan atau e, alat yang digunakan dan dipakai oleh para biksu ya bahkan tasbihnya gede-gede kalau itu ya biksu Tom Samcon wah itu pakai tasbih juga pak gitu ya ya kita sudah disunahkan Rasulullah tidak perlu sulit-sulit dengan jari tangan ya okay. Insya Allah Bapak Ibu sudah bisa caranya ya tekniknya ya dengan ruas-ruas uh, jari tangan. Ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini kalau 5 jari 15, eh 2, 2 PP ya, PP dari sini ke sini Pak, 30 tambah lagi 3. Jadi 33. Gampang itu. Nah, ini diantara tambahan-tambahan yang tidak dicantumkan dalam kitab Al-Wajiz, baca dzikirnya masing-masing dan tidak dikeraskan, tapi juga tidak diam-diaman tapi dibaca lirih. Ya Kemudian boleh mengajarkan orang lain dengan bacaan dikeraskan Ini pun pendapat Imam Syafi'i dalam rangka mengajar Setelah orang-orang hafal maka kembali dipelankan bacaan dikir dan doanya setelah sholat Dan yang terakhir kita gunakan jari-jari eh, tangan kita untuk menghitung dikir-dikir yang memang ada hitungan-hitungannya saya kira cukupkan sampai di sini Bapak Ibu jemaah sekalian bila ada hal-hal yang kurang jelas dan perlu didiskusikan monggo bisa disampaikan sebelum kita tutup dan Insya Allah pada pertemuan berikutnya bila ada umur dan kesempatan kita akan membahas tentang apa-apa yang dimakruhkan selama sholat apa yang membatalkan sholat apa yang dibolehkan. Gerakan-gerakan di luar sholat Namun yang dibolehkan Insya Allah pada pertemuan berikutnya Sebelum saya tutup Barangkali ada yang kurang jelas Monggo bisa disampaikan Monggo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sholat wajib Disarankan kita bergeser Dari tempat kutunya Setelah itu membaca hal lain ya, Sampai saya 10 kali Gimana? Masuk dari bergeser ini Maksudnya pindah tempat atau keluar dari masjid? Iya. Yeah. jadi diupayakan tempat duduk kita adalah tempat di mana kita sholat. Jika tidak ada uzur, ya tidak ada uh, aktivitas yang mendesak, ya seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi maksudnya tidak bergeser ya dari tempat duduk kita sholat tadi. Tapi itu bukan sebuah keharusan, ya bukan sebuah keharusan. Hanya Sunnah saja dianjurkannya Zikirnya kita pada posisi duduk di mana kita sholat di situ. Salam. Apalagi jika tentunya kalau sholat berjamaah pasti akan sangat sulit ya. Kalau sekedar geser sekedarnya misalkan Pak kalau kita tahiyat itu kan lebih sempit ya area duduknya ya. Beda dengan sila begini. Dan ketika kita mau zikir setelah sholat ini menyesuaikan. Kalau memang cukupnya hanya dengan duduk seperti duduk iftiros atau tawaruk ya kita bertahan seperti itu, ndak ada keharusan oh harus silo, harus sendeka, harus ndak ada. Pokoknya selesai sholat dikir. Nah, masalah posisi duduknya seperti apa bisa sambil sila, bersila begini atau atau misalkan duduk seperti waktu sholat. Mana yang lebih mudah gitu ya? Kalaupun harus bersila, biasanya saling bergeser jadi jizza, ada yang maju, ada yang mundur, tidak masalah itu bergeser juga walaupun sedikit. Maka bergeser di sini artinya ya tidak bergeser berarti di tempat duduk ketika kita sholat itu posisi yang ideal. Kalau memang ada hal-hal yang harus mengharuskan kita pindah tempat tidak masalah juga. Bahkan tadi saya sampaikan seandainya memang ada keperluan yang mendesak maka boleh sambil jalan. Ya. Pokoknya para ulama menganjurkan jangan sampai ditinggalkan kalau bisa walaupun sunnah. Kita selesai salam langsung pelancing juga nggak masalah, tapi diupayakan tidak ditinggalkan pikir di itu bahkan sambil jalan sekalipun. Maka bicara ideal adalah duduk pada posisi di mana kita duduk waktu sholat itu idealnya. Jadi tidak masalah. Ya. Demikian guys. Allah alamis Ada, Ada yang lain nggak? Monggo. Sholat sunnah mutlak apa cukup kalau di waktu-waktu larangan sholat? Nah, itu pengecualian. Jadi sholat sunnah mutlak, artinya mutlak itu tidak terikat waktu dan juga tidak terikat dengan ibadah lain seperti sholat rawatin kan terikat dengan sholat wajib ya. Maka sholat sunnah mutlak itu kapanpun, dimanapun, tapi tentu ada pengecualian ya. Kapanpun, maka di situ terbatasi Dengan larangan waktu sholat Maka tetap tidak boleh Waktu matahari terbit Waktu tenggelam atau pas di tengah-tengah Maka ini tidak boleh sholat sunnah Apapun termasuk sholat sunnah mutlak Termasuk sholat jenazah Sholat apapun harus menunggu sebentar Sampai bergeser dari waktu tersebut Dimanapun Artinya Mutlak, gak harus di masjid, gak harus di rumah Asal memenuhi syarat Sahnya sholat yaitu bersih dari najis diantaranya. Jadi sholat sunnah mutlak ini adalah mutlak secara waktunya, secara tempatnya, namun tetap ada pengecualian yaitu jangan dilakukan pada saat dilarang sholat dan tentunya di tempat dimana di situ ada najis untuk semua sholat tidak bisa dilakukan gitu. Demikian kira. Jadi tetap terikat dengan aturan tadi demikian. Allah alam sholat. Cukup Insyaallah kita akhir ada lagi? Tidak. Ya, kalau kita jadi dekat ya itu kan kriminalnya akan akan berdiri. Iya. Awal yeah. oh, pasalannya juga begini tidak mungkin. Iya. Yeah. Kita sudah perhati hati tapi kemungkinan masih ada interpretasi. Iya. Yeah. Kita tetap bukan sunat pakai selain yang mungkin sudah terjual. Geh, okay. yang pertama pipis berdiri untuk laki-laki. Okay? Kalau perempuan tidak direkomendasikan. Okay? Untuk <laughs> laki-laki maka dibolehkan. Ya, sebagaimana juga yang pernah dilakukan Rasulullah. Walaupun lebih amannya, okay? adalah dengan cara jongkok ya, lebih aman gitu ya. Terutama aman dari percikan. Tapi bukan berarti berdiri tidak dibolehkan ketika kita pipis. Ini yang pertama. Yang kedua terkait percikan. Yang terpenting adalah kita mengusahakan secara maksimal. Adapun sesuatu yang kita tidak yakin. Nah kalau yakin. Intinya ini. Kembali kepada keyakinan. Wah yakin ini celana saya kena kencing. Maka tidak boleh dipakai. Kalau yakin. Okay. Tapi kalau tidak yakin ragu-ragu ini kena apa tidak ya? Maka kaedah yang berlaku ya ketika kita ragu-ragu adalah kembali kepada yang yakin, kembali kepada yang asal. Al aslu fil asya at tuhur Al aslu al as al aslu fil asya at tuhur Asal dari segala sesuatu adalah suci. Nah, kalau kita melihat sebuah tempat atau pakaian atau badan kita di sana kita tidak tahu apakah ada najisnya atau tidak maka e, keadaannya adalah yakin bahwa itu tidak ada dianggap suci begitu sampai kita yakin bahwa itu ada najis apalagi kelihatan kalau ini air berubah rasa warna aroma di pakaian kelihatan memang ada kotoran nempel di situ dan kotoran dari dari yang najis ya. Kalau kotoran eh, hewan yang halal kan tidak najis ayam sapi kambing unta gitu ya walaupun tetap dibersihkan tidak masalah karena yang kotor belum tentu najis kalau najis pasti semuanya kotor ya. nah kalau kita ragu saya pipis berdiri kayaknya nah kalau udah kayaknya itu berarti tidak yakin tapi kalau yakin waduh kena celana saya nah, harus diganti pak waktu sholat nah masalahnya adalah setiap orang berbeda-beda ada yang yakin yakin saya ini nggak kena ini mong saya sudah hati-hati mong sudah saya tempelkan tembok eh, itunya gitu ya sampai ditempel di tembok sampai menurut saya mongnya okay, nyemprotnya itu nggak nggak terjun tapi langsung mengarah ke tembok ya ini ini usaha kita wah kalau ke tembok nggak nyampe ya kan disampaikan bisa pak ya dekatkan kan itu intinya semakin jauh itu percikannya semakin kemungkinannya semakin banyak maka semakin mendekat Nah, antara terjun langsung ke bawah dengan ke arah tembok Itu lebih aman ke temboknya Apalagi ada air ngalir Usahakan tekan dulu ngalir sih Terus kita misalnya pipis Sehingga ngalir situ. Ini, ini khusus laki-laki Kalau perempuan jelas tidak memungkinkan seperti itu Nah maka Poinnya adalah Apakah kita yakin ada percikan Ke celana kita Kalau yakin harus ganti Kalau tidak yakin atau ragu-ragu Yaitu suci Apalagi yakin, oh saya sudah hati-hati kok Jamin gak kena, nah lebih lagi gitu. Jadi kemungkinannya ada tiga Pertama kita yakin Gak kena percikan Yang kedua ragu-ragu, yang ketiga yakin kena Nah, maka yang dua pertama Yakin tidak kena Dan ragu-ragu dianggap suci Sholat lanjut sah, pakai celana itu Tapi kalau yakin, wah yakin Ini kayaknya tadi saya lihat sendiri kok Memercik, maka kita ganti Dengan sarung, dengan celana yang lain Untuk sholat saja demikianlah ya ada gambaran lah ya jadi tergantung nah jangan sampai jadi orang yang was was kalau was was itu sebenarnya posisinya di tengah tengah ragu ragu tapi dia tidak selesai selesai wah ini gimana ya kayaknya kena ini tapi enggak ah kayaknya kena enggak kayak harus diselesaikan makanya kaidahnya al aslu fil asya al at atohur saya punya seorang teman ya seorang teman ini Kepala bagian di Kemenag. Bayangkan, Pak Pegawai Kemenag itu kan berbasis agama ya, Pak. ya Alhamdulillah sekarang sudah selesai was-wasnya. Dulu itu saya main ke rumahnya, istrinya cerita dan ada suaminya di situ. Di mana? Suami saya itu ya. Kalau apa-apa ibadah itu was-was teruslah bersuci Ketika setelah wudu, megang tembok. Wah ini batal. Soalnya Pak tukangnya dulu pakai air mesti ada najisnya ini gitu. Waduh. Lalu ya. kalau Mandi janabat itu ragu takut ada yang kelewat, cegur ke kamar mandi. Wah, harus punya kolam renang gitu berarti. Sampai di dalam rumahnya pakai sandal, bukan karena dingin ya. Tapi karena saya khawatir pelesteran atau lantainya ini dulu airnya kan saya enggak tahu pakai air bersih atau ada najisnya. Saya enggak tahu. Maka harus pakai sandal khusus. Dulu Pak, sekarang sudah ngaji alhamdulillah sudah enggak pernah seperti itu lagi. Maka kaidah-kaidah fikih ini kita terapkan ketika kita melihat satu tempat atau pakaian atau badan kita di situ ragu apakah ada najis atau tidak kembalinya ke hukum asal al aslu fil asia atau hur asal dari segala sesuatu adalah suci hukumik kembali ke asalnya sampai kita yakin betul ada najisnya nah, maka orang was was ini harus segera diobati diambil yang yakinnya Kembali kepada poin tadi bahwa kalau yakin bersih lanjut, kalau yakin kena najis ganti. Tapi kalau ragu-ragu dihukumi bersih. Nah, begitu ya. Lebih enak Islam itu ya lebih e, banyak persentasenya yang menganggapnya suci. Dan setelah itu enggak perlu kita waswas. -was. Hilangkan rasa waswas, sudah -was, mantap. Sudah, bismillah jalankan. Sehingga tidak mengganggu aktivitas ibadah kita. Gitu. Demikian, Allahumma alam shalawat. Enggak ada lagi? Warahmatullahi Waalaikumsalam, Warahmatullahi wabarakatuh. Dekati bulan Agustus. Iya. Kita nggak tahu awalnya di mana. Sekarang ini kalau malam bulan Agustus, dari awal yang nggak jelas. Tiap warga itu punya PST di bawah keluar yang namanya Pilakana. Iya. Ada dua hal. Ada juta, museums, jalan, ya? unseen, pada saat kita beli materi Ustaz, tentu kita penasihat, Bisa hadir atau enggak. Yang kedua, pada saat kita desain dan beramikian, tentu ada hal-hal yang sesuai syar'i atau tidak sesuai. Dia punya pengalaman dulu, kita tahu dalam Ustaz, masih Ustaz yang pernah di sini, Kita belajar Al Qur'an. Masih tak? Setelah itu makan-makan benar. Lalu pasca lebaran ada yang nusantara, maklum ada, itu kan di luar paman kita. ini dari ustaz sendiri nasihatnya seperti Iya. Yeah. <tuh> Jadi acara-acara seperti ini kalau kita uh, rinci <tuh> macam-macam ya. Acara malam 17-an itu macam-macam modelnya. Ada yang alasan diisi dengan ibadah termasuk dengan kalimat tirakat atau tirakatan atau tasakuran dan sebagainya dan sebagainya ada yang mengisinya dengan ibadah, nah, ada juga yang mengisinya dengan maksiat, ya dengan musik, dengan joget-joget, terus karaokean, ya bahkan dengan judi dan sebagainya. Ada juga yang kombinasi ya antara ibadah dengan maksiat. Nah, maka bapak ibu jamaah sekalian. Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau yang berisi Maksiat jelas haram Dan yang berisi campuran dengan maksiat Jelas haram bagaimana dengan yang diisi dengan ibadah Maka ibadah tentu juga Perlu adanya dalil Di sini Jadi tidak semua perkara yang Oh ini tampaknya ibadah baca Quran Ada pengajiannya Kalau itu bersifat mutlak itu boleh Tapi kalau dikaitkan dengan sesuatu Maka membutuhkan dalil Ya nah. Kalaupun bentuk tashakuran, tashakuran itu kalau kita cari di dalam hadis nabi, ya, secara khusus tidak ada. Tapi para ulama, madhab, termasuk imam syafi'i, tashakuran itu hanya acara makan-makan. Imam syafi'i melonggarkan, seperti orang anaknya habis wisuda, ayo datang ke rumah saya, tashakuran, makan-makan, gak ada acara khusus. Wah ini saya baru bangun rumah mau nempati saya ingin tasyakuran ini ini pun pendapat dari ulama bukan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang kalau diisi dengan ibadah malah justru loh, tidak jauh beda dengan alat tadi maksiat kalau ini bidah gitu ya sama-sama. Ya, maka yang terbaik bapak ibu jamaah sekalian kita menghindar saja bukan berarti kita tidak cinta dengan negeri ini tidak cinta dengan para pahlawan. Ya kita banyak-banyak berdoa saja, terutama pahlawan-pahlawan yang yang berjuang, ya, yang Muslim kita doakan mereka mendapatkan pahala di sisi Allah. Ya, kemudian kita mengisi kemerdekaan ini dengan kebaikan. Ya kita mau tidak mau menghindar dari acara-acara tadi, minta izin pergi kemana begitu. Ya, tapi dalam hal-hal yang Hal-hal yang dibolehkan Kita tetap bergabung dengan masyarakat kita Guyub dengan masyarakat kita Karena isinya kemungkinan tadi Diisi dengan ibadah Atau dengan maksiat atau dua-duanya digabung Maka tidak ada pilihan tiga-tiga bagi kita Kalau ibadah, maka silakan Tasyakuran seperti yang disarankan Imam Syafi'i Tapi ini cuma makan-makan saja nah, Rasa bahagia ini karena Mendapatkan rezeki atau apa saja Imam Syafi'i ini pun pendapat dari Ulama, bukan dari Hadis, oh kalau ada Uh, acara tertentu mengadakan ini dan itu dalam hadis saya belum menjumpai, gitu ya. Hanya bentuk rasa syukur saja dengan mengundang orang, kemudian bersedekah di situ dengan makan-makan. Ini, ini pun dari pendapat para ulama Di antaranya dalam madhab syafi'i dibolehkan dan ini berlaku bagi acara apa saja yang tidak melanggar syariat. Gitu. Tapi kalau yang tiga tadi ini ada istilah baru lagi tirakatan, tasyakuran dan lain-lain. Ada -lain. uh, di situ ada ritual tertentu. Ya maka kita hindari bukan karena tidak cinta dengan negeri ini, bukan karena juga tidak cinta dengan para pahlawan, tapi kita berupaya menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya pribadi ya izin uh, ada acara keluarga misalnya gitu ya, dan di momen-momen yang lainnya tetap kita isi dengan semangat supaya menggantikan kegiatan-kegiatan uh, yang kita tinggalkan maka insya Allah ini bisa mengimbangi ya, ada rapat RT ada kerja bakti ada masih banyak pilihan yang lainnya kita hadir bersama masyarakat kita demikian ya. wallahu alamus shawab saya cukupkan sampai di sini kita akhiri dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika syadalah ilaha ila anta astaghfiruka wa tub assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> <tuh>